Bersama AVS Lamongan Soting Bersama Fuji Audorental Sidoarjo Untuk anda semuanya Lebak Utara Arus Baya Bangkalan Kita goyang lagi coy, coy! Bersama kehadiran dari Andi K D KDD. I Ate Ate Ate Spesial lagunya Buat yang ada disini Tantre t a n s e t a d e Oke、okay? a <laughs> Leh. ねえ。 えっ <the> え クランクはいい。